Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku lahul hamdu wa 'ala kulli syai'in qadir. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur milik Allah siang ini kita dipertemukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan ini amal salih untuk kita semua.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 Anu. jarang ngomong nonton oh papa nonton pasang kue TV nonton mandi ini anu anu anu dan mandi bobok bobok kan ada suami yang di rumah tuh jarang ngomong dia kayak patung hari istrinya kan ya pingin cerita suaminya pulang dari luar kota ya misalnya dari Surabaya nggak pernah cerita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 dan loh. Nah, Enggak saya ngomong gini karena banyak ibu-ibu yang curhat akhir-akhir ini, suaminya teh bisu. <laughs> Tapi tenanglah mun ngobrol dengan temannya bisa lancar, bisa lama, bisa sejam. Kamu gimana? Noh, no, no. Tapi kalau di rumah anaknya lewat di mana ujian? Bisa. Bisa apa? Gitu. Itu anak papa. Dising. Jadi ngomong nanti singkat-singkat. <laughs> ini Pak ini banyak ibu-ibu yang curhat sama saya. Paham, cina kalau ceramah ya insafkan suami-suami kita. <guluh> <tuh> saya pesanan ibu-ibu sih sebenarnya ini, <tuh> tapi bukan ibu-ibu di sini, tapi saya pikir mirip yang di sini juga. <tuh> <tuh> kalau nggak percaya tanya mereka. Jadi banyak suami kalau di rumah itu tutup mulut, gerakan tutup mulut. Jarang nonton tuh atau komentar ya atau gimana mah. Tadi siang anak-anak di -anak mana atau kalau bapak. Ya ceritakanlah di kantor. Ma, tadi ya aku di kantor gini-gini gini-gini. Tahu nggak? Semua perempuan tuh seneng kalau dengar cerita. Seneng. Itu tuh hiburan dia. Kan dia mah monoton atau di rumah. Ada ganti-ganti pasangan. Maksud saya ganti-ganti apa? Maaf, maaf bukan ganti-ganti pasangan lah. Ganti-ganti partner kerja. Ya Bu, Pak. Ini Bapak-bapak, secapek capeknya saya. Ganti-ganti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 Ayah sini, ini, ini opatan maksud tadi Tapi tidak apa-apa lah Ayah sama nganter cucu, tidak apa-apa Dari sana, saya ke sini Ya ini kan relatif Ya, lada <tuk> Membosankan juga lah e, Tapi, tidak apa-apa lah Masih bisa saya terima Dari sini, nanti saya ke Subang Jam 3 ada acara di Subang Ya, balik lagi Ya, secapai-capainya saya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 Ya, ramah. Ada juga yang semburut. Memang wajahnya dari lahir udah gitu. Tapi sebenarnya orangnya baik gitu. Tapi ya gitu wajahnya teh. Jika ngamuk begitu. Nah gitu. Macam-macam. Ada orang yang kalau kita naik kereta itu di sebelah itu dari mulai naik sampai turun lagi di Gambir nggak pernah ngomong dia. Tapi ada juga baru aja duduk sudah gini, Mas. mau ke Jakarta ya. Itu perempuan sih yang nanya ke saya, Mas.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 langsung gitu. ada mula-mula bahkan nyepang catatan ada tapi ada juga yang iya, eh, awalnya begitu saya naik gini. begitu ada yang ketawa <laughs> <laughs> gitu. jadi seperti tidak mendengarkan tapi dia ketawa berarti kan dia dengerin bagusan yang ini daripada yang tadi Bagusan ini Jadi seperti dari awal tuh tidur Begitu <tik> <tik> <tik> <tik> Berarti kan dia ngikutin Kalau yang parah yang pertama malah Mula-mula dia seperti nyatet Langsung Haha. Begitu bubar Dia ngomong ini Seramanya sebentar ya <tik> <"Yal."> <tik> Ya sebentar dah bobo Bu Bo, Pak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 yang sekarang jadi istri bapak sekarang makan makan di kafe itu nggak ada rasa biasa, we. nggak ada romat romantis romantisnya lah, gitu ya biasa, we. bahkan rudet kalau dia banyak pesan, pas <laughs> dia pesan asup gitu karena betul, gitu. <laughs> <gitu. mama pesan temeni banyak-banyak deh ingat tuh habis gitu, ada istri teh yang ngomong teh nyatu abis mah dibungkus deh pak. Tak enak dibungkus teh. Ya tama kalau udah nikah mah kan gitu, nggak ada nikmat nikmatnya makan ke kafe. Tapi waktu masih pacaran, ayo yang pesen ayo, ayo sayang nggak usah khawatir. Aku uang cash ada, nggak ada uang cash kredit card nggak ada kredit card KTP aku ada. <laughs> jadi waktu pacaran begitu, aku pak ngaku lah ngaku sekarang udah jadi istri dia nelfon ke kantor. Tumsalah, ya. Ya nanti ya. Jadi rumah tu dibahas. Aku lagi mau rapat nih. Ya udah kita. Kumsalam. Sekarang. Hari dulu. Man. Eh ya ya. Oh, aku dah dari tadi kangen. Benar loh. Aku mau telpon tak. Langung <laughs> nah, gitu ya kan? Aku sebenarnya kangen banget dari tadi. Aku mau telpon. I oh, feeling feeling kamu so good ya. Aku kangen kamu langsung telpon. Gini loh ya. Oh, dua jam. Yang bilang itu pengalaman saya hanya mengatakan ya Allah ampuni dia. <laughs>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 makan di kafe juga orang kampung di dia remeh-remeh. <laughs> gitu kata istri teh. Bapak tu ngomongna menyakitkan gitu. Ini dah kudu dididik. Wah. <laughs> Pak Bu. Jadi gini loh, ya. Begini. Ya. Dulu mah waktu masih belum nikah, waktu masih nah saya ingin menunjukkan maksiat mah bawaan nikmat. Kalau udah jadi istri mah kan sebenarnya udah ibadah itu. Makan di kafe ibadah. Ya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 Papa aku ada pengajian Mau hujan nih jemput Bisa enggak? Enak aja jauh tahu. Kan ayah taksi Piharakan yang 30 ribu So karena taksi Cetret Hari dulu mah kan Udah di SMS Dia kan belum datang juga Nanya Ya yang ada di mana Gitu Langsung dijawab Yang maaf Ini macet Ada di jalan Asia Afrika Katanya ada Pak SBY Jadi macet Sabar yang ya Gitu Dulu Hari sekarang mah Mene SMS juga Jemput Tanda seru Gitu <tuh> nah, Jawaban suaminya tuh Ok oh, Tanda seru Singkat-singkat tuh gitu Ok oh, Tanda seru Udah ditunggu gak muncul-muncul ya. SMS-nya tuh DMN Tanda tanya DMN di mana kan di mana Jawabnya teh JLNAA Maksudnya Asia Afri Afrika <tuh> Akhirnya belum muncul juga Si istrinya langsung SMS CPT tanda seru langsung di sana di Joglo suaminya MCT MCT MCTT macet sekarang lah aduh meni sata aja disingkat bu pak jadi kita kudu sabar menghadapi kemaksiatan jadi itu bawaannya maksiat itu nikmat bawaannya bawaannya tapi kalau ibadah uh, sorry kalau yang iya bernuansa ibadah itu bawaannya sulit gitu nah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 Walhamdulillahirabbil amin ya arhamar rahimin aminarabbil ya warahmatullahi wabarakatuh <tuh>